Alhamdulillah hamdan kaseeran kama amara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 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ عَمَعْ بَعْدٍ مَا سُرَى الْمُسْلِمِينَ رَحِيمُكُمُ اللَّهِ Kita lanjutkan Yang kedua adalah Kewajiban bagi seorang Muslim kepada saudaranya yang meninggal dunia yaitu mengkafani jenazah. Ada tiga hal penting terkait dengan mengafani jenazah. Yang pertama hukum mengafani jenazah. Mengafani mayit hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda wakaf nuh fi saubaini kafanilah ia dalam dua lembar kain ini dalil dari sekian banyak dalil bahwasanya mengafani mayit hukumnya wajib hadis ini dikeluarkan oleh Imam bukhari dan imam muslim dalam sahihnya kemudian hal yang kedua yang penting untuk dipahami terkait dengan menghafani jenazah hal yang penting untuk diperhatikan hal yang penting untuk diperhatikan terkait menghafani jenazah, yang pertama pembelian kain kafan diambil dari harta simait jika tidak meninggalkan harta maka yang menanggung adalah orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya seperti ayahnya kakeknya anaknya atau cucunya apabila mereka tidak mampu maka kewajiban kewajiban beralih pada baitul mal kewajiban beralih pada baitul mal kemudian yang kedua yang wajib adalah satu helai kain yang membungkus seluruh badannya Yang wajib adalah satu helai kain yang membungkus seluruh badannya Kemudian ketiga Jika tidak didapati selain sehelai kain Pendek yang tidak cukup membungkus seluruh tubuhnya Jika tidak didapati Selain sehelai kain pendek yang tidak cukup membungkus seluruh badannya, kepalanya ditutupi dengan kain tersebut. Sedangkan bagian kaki ditutupi dengan idkhir, sejenis rerumputan yang berbau harum. Artinya kepalanya yang diutamakan untuk ditutup kalau kainnya pendek tidak didapatkan selain kain itu. Kemudian yang kelima disunahkan kain kafan berwarna putih disunahkan kain kafan berwarna putih kalau tidak ada berwarna putih tidak apa-apa warna yang lain kemudian yang keenam disunahkan mengafani mayit laki-laki dengan tiga lembar kain kafan untuk mayit laki-laki dengan lem tiga lembar kain kafan kemudian yang ketujuh Jenazah wanita dikafani dengan lima lembar kain kafan, satu lembar sebagai sarung, satu lembar untuk kerudung, satu lembar sebagai baju, dan dua lembar untuk pembungkusnya. Kemudian yang ke delapan, anak kecil laki-laki dikafani dengan satu kain dan boleh dengan tiga kain kafan sedangkan anak kecil perempuan dikafani dengan satu baju dan dua lembar kain pembungkus. Kemudian yang ketiga, tata cara mengafani. Tata cara mengafani. Yang pertama, baiknya mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu agar setelah mayit agar setelah jenazah Selesai dimandikan bisa langsung diletakkan di atas kain kafannya dan bisa langsung dikafani. Sebelum memandikan baiknya diletakkan apa dipersiapkan kain kafan baru setelah selesai tinggal langsung ditaruh. Berbeda kalau misalnya mandikan dulu nanti kalau udah selesai bingung naruhnya di mana. Kemudian yang kedua, sebelum kain kafan dibentangkan disunahkan mengasapi dengan asap dupa yang harum tiga kali hukumnya sunah, kalau tidak ada nggak masalah disukai dengan menggunakan kayu gaharu kayu gaharu nah kayu gaharu biasanya banyak ya, dari Kalimantan itu baunya harum kalau dibakar sebelum digunakan untuk kain kap sebelum digunakan untuk membungkus jenazah dibentangkan kemudian diasapkan supaya asap itu wanginya itu nempel di kain kafan itu hukumnya sunnah kemudian yang ketiga yang ketiga bentangkan tali-tali pengikat kain kafan bentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya tidak ada batasan berapa banyak tali-tali pengikat kain kafan perkaranya longgar boleh tiga kalau memang cukup boleh lima, boleh tujuh, tidak ada batasannya. Yang pertama di, yang ketiga dibentangkan dulu kait tali talinya. Satu dua tiga empat lima misalnya, oh, Jenazahnya standar tujuh misalnya satu dua tiga empat lima enam tujuh misalnya. Dibentangkan dulu kain kali apa tali talinya kain kafan. Kemudian yang keempat, setelah itu bentangkan kainnya. Setelah tali kafan, ke yang keempat bentangkan kain kafan pertama di atas tali-tali pengikat kain kafan. Bentangkan kain kafan pertama di atas tali-tali pengikat kain kafan. Kemudian kain tersebut ditaburi hanut. Kemudian kain tersebut ditaburi hanut. Apa itu hanut? Ramuan Wangi-wangian Yang disiapkan khusus Untuk jenazah Termasuk di dalamnya Gerusan kapur barus Minyak misik Minyak anbar dan yang lainnya Begitu juga pada kain kafan kedua Dan ketiga Paham ya Yang pertama tadi apa Diletakkan apa nih Talinya dulu di Satu diletakkan dua tiga empat lima enam tujuh misalnya setelah tali dibentangkan kemudian diletakkan kain kapan pertama di atas tali tersebut paham ya nah setelah dibentangkan kain kapan pertama dikasih tadi hanut hanut itu ramuan untuk wewangian khusus jenazah nah khusus jenazah nah apa aja isinya kapur barus kapur garus yang sudah di apa digerus sudah ditumbuk di apa ditaburi kayaknya minyak wangi juga ditaburi minyak misik sama kalau di negeri kita bisa, biasanya gerusan cendana apa apa pohon cendana apa sebesarnya nggak ada juga nah, sudah satu kemudian diletakkan lagi kain kafan kedua Kain kafan yang kedua diletakkan di atas kain kafan yang pertama. Kemudian ditaburi lagi dengan hanut, kapur barus, gerusan kapur barus, minyak misik dan yang semisalnya. Kemudian kain kafan yang ketiga, kemudian kain kafan yang ketiga juga dikasih hanut tadi. Kemudian waalaikum. Setelah itu Ana sebutkan ini yang ana tidak menyebutkan adanya khilaf maksudnya kita fokus kepada tata cara tata cara mengafani kaf mengafani jenazah dan ana tidak menyebutkan khilaf sebagian dari hanut ditaburi di kapas kapas tahu ya sebagian hanut dikaburi di kapas diletakkan di antara kedua pantatnya jenazah dan diletakkan di sebuah kain yang telah dibuat seperti popok bayi letakkan di atas kain kafan dan biarkan terbuka Tadi sudah 3 lembar dikena, di apa dibentangkan Cara buat popok ya Anggap ini kain kafan Buatnya tentu seukuran Yang meninggal dunia Kalau besar badannya ya besar Kalau kecil-kecil Anggap ini kain kafan ya Buatnya seperti ini Kain kafan itu dilipat Sama sejajar Kemudian dilipat lagi seperti ini sama juga habis lipat horizontal. Coba ini horizontal. Jadi begini. Am ya. Udah, udah. Kemudian digunting. Udah, udah enggak salah. Iya, betul. Seperti ini. Jadi, Mas ya. Nah, dibuka gini. Dikasih apa tadi? Kapas, kapas ditaburi dengan hanut kapur barus, kapasnya agak banyak gak apa-apa kapur barusnya, minyak wanginya, misiknya agak banyak, taburi taruh begini nah di sini dikasih tali pengikat gak apa-apa caranya gini bikinnya ini buat ngikat nanti ini yang sini juga kalau tali kan bisa ngikat ya, kalau kertas gak bisa ya mengajar bawa gunting. Malatnya enggak ada. Nah, gitu ya. Taruh. Kan nanti kan di, paham ya. Kemudian diletakkan di kain kafan yang kira-kira pas untuk di ini. Taruh sini misalnya. Dibuka seperti ini. Nah, setelah selesai, biarkan terbuka. Kemudian dipindahkan mayit. Mayitnya dipindahkan yang telah dimandikan di kain kafan pas. Kemudian pindahkan mayit yang telah dimandikan ke kain kafan yang telah disediakan bersama handuk penutup auratnya. Auratnya tetap terjaga dalam keadaan apapun dimandikan ketika mau li kafan tetap terjaga. Mayitnya diangkat dengan tertutupi auratnya kemudian diletakkan di kain kafan tersebut. Naam. Diletakkan dengan posisi terlentang ya, jangan tengkurup. Terentang. Dengan kedua tangan dibiarkan terjulur, kedua tangan dibiarkan terjulur taruh di samping kanan dan kirinya, pas ya. Nah kemudian taruh kan pas mantatnya sini, kemudian dipakaikan, ah paham ya? Kemudian diikat kanan kirinya. Nah ini kain kafan apa penutup auratnya tetap terjaga dalam keadaan ini diikat dipakaikan tetap terjaga auratnya Kemudian yang keenam, kemudian dipindahkan mayat yang telah dimandikan ke kain kafan yang telah disediakan bersama handuk penutup auratnya, diletakkan dengan posisi terlentang dengan kedua tangan biarkan terjulur di samping tubuhnya tidak sedekap. Kemudian yang ketujuh disunahkan melebihkan ujung kain yang di atas kepala lebih panjang. Daripada ujung kain Berlebih di atas kaki Yaitu dengan meletakkan jenazah Di atas kain kafan Dengan posisi tubuh agak ke bawah Paham ya? Kain kafan Sudah tersedia Tiga lembar Begitu juga e, Semacam popok juga tersedia. Ketika meletakkan jenazahnya tersebut Maka dikira-kira Letakannya itu Sisa bagian kain untuk kepala Sisahnya lebih banyak daripada sisa bagian untuk kaki Itu maksudnya diletakkan Paham ya? Nah Kemudian kemud yang ke delapan Kemudian pakaikan kain yang telah dibuat seperti popok bayi Dengan diberi kafas kapas yang telah ditaburi hanut kepada jenazah seperti memakaikan popok pada bayi kemudian diikat, paham ya, sudah tadi. Ini dipakaikan, jenazahnya sudah di sini. Tinggal dipakaikan. Kemudian yang kesembilan, kemudian bubuhi tubuh jenazah dengan hanut. Kemudian bubuhi jenazah dengan hanut dan sediakan kapas yang telah ditaburi hanut dan diletakkan pada lipatan-lipatan tubuh. Seperti ketiak, lipatan pangkal paha, dan lipatan bawah tubuh Tubuh itu ditaburi dengan hanut Kapur barus, minyak wangi, atau yang semisalnya <tuh> Selain tubuh, juga ditaburi pada kapas Kapas, beberapa kapas disiapkan Kemudian ditaburi di kapas tersebut Kapur barus yang telah digerus, minyak misik Itu bisa cari di gampang, di warakas banyak Nah, kemudian ditaburi setelah itu ditaruh di lipatan ketiak satu kanan <tuh> taruh di lipatan ketiak kiri kemudian taruh di lipatan pangkal paha kanan dan kiri dan lipatan bawah lutut kanan dan kiri nah <tuh> kemudian yang ke sepuluh taburi kapas dengan hanut lalu Kapas tersebut diletakkan pada kedua kelopak mata Kedua lubang hidung Kedua bibir dan kedua lubang telinga Kapas ditaburi hanut Dua buah Taruh di kelopak mata Satu, dua Kapas ditaburi hanut kapur barus dan yang semisalnya Taruh di mulut, di bibir Kapas dikasih campuran hanut dimasukin ke lubang hidung dan kedua lubang telinga. Nah. Dia wafat Tasyihul Rumi min Yang ke-11, kemudian melipat lapisan kain kafan paling atas sebelah kanan dari kepala sampai kaki. Kemudian melipat lapisan kain kafan paling atas sebelah kanan dari kepala sampai kaki. Sebelah kanan mana tadi? Sini ya. Sebelah kanan sini, sebelah kiri sini kan sama habis. Kemudian dilipat kain kapan yang paling atas yang menyentuh kulit dilipat. Satu. Yang bagian kanan dulu. Masukkan ke bawah apa? Bawah tubuh sebelah kiri. Paham ya? Kemudian yang kiri juga dilipat, masukkan ke bawah tubuh bagian sebelah kanan. Satu selesai. Kemudian dua juga kain yang kedua dilipat masukkan ke bawah bagian tubuh kiri. Yang ketiga juga dilipat, yang kedua sebelah kiri masukkan bawah bagian tubuh bawah sebelah kanan. Kemudian yang ketiga yang sebelah kanan yang terakhir dilipat. Masukkan bagian tubuh sebelah kiri dan yang sebelah kiri dilipat, masukkan tubuh di eh, bagian tubuh di sebelah kanan. Jadi selesai. Sudah terlipat terbungkus. Nah. Kemudian, nah, berarti terlihat apa yang telah diterlihat Tali kafannya terlihat kan? Nah. Nah, setelah itu bar halafikum yang keempat belas Kemudian mengikat tali bagian atas kepala jenazah dan sisa kain kafan bagian atas dilipat ke wajahnya lalu diikat. Nah, ini tali kan yang pocongnya itu, diikat kepalanya. Kemudian bagian sisa-sisa sisa ini dilipat di wajah nah, Kemudian diikat bagian leher Secukupnya saja Fungsinya apa? Untuk agar tidak terbuka ketika dibawa, di dibawa Ketika dibawa ke pemakaman misalnya. Leher, kemudian perut, siku, kemudian pusar, pinggang Kemudian paha, kemudian lutut, betis Kemudian kaki, kemudian diikat ujung Ujung apa namanya? Kain kafan kaki dan ditali lalu diikat sisanya tersebut dilipat ke kakinya lalu diikat dengan tali tersebut kemudian yang ke enam belas setelah itu ikatlah sisa tali-tali pengikat kain jenazah yang belum diikat sudah kemudian ke tujuh belas itu jenazah laki-laki seperti itu sebagian ulama berpendapat kalau jenazahnya wanita sama dengan laki-laki jenazahnya wanita sama dengan laki-laki tiga kain kafan Naam, seperti si albani berpendapat seperti itu karena beliau mengdoifkan tentang jenazah wanita dengan lima kain kafan kita bicara yang lima kain kafan jenazah yang ke-17 jenazah wanita dikafani dengan lima lembar kain kafan satu lembar sebagai sarung Satu lembar sebagai kerudung, Satu lembar sebagai jubah wanita Dan dua lembar sebagai pembungkus Tadi sama Pertama tali kafannya dulu diletakkan Kemudian lembaran kain kafan Untuk membungkus yang pertama Kasih hanut kemudian yang kedua Kasih hanut selesai Kemudian diletakkan yang berikutnya Kain setelah dipotong Seukuran jenazah buat sarung Nanti dilipat Setelah itu diletakkan Baju atau jubah buat wanita tersebut. Bikinnya bagaimana? Ini anggapnya kain ya. Kain dilipat, kain dilipat. Ini kalau penjahit pinter banget bikinnya ini. Kain dilipat, kemudian dilipat lagi. Setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi. Di rumah coba-coba aja pakai kertas. Tinggal digunting tengahnya. Bismillah, mudah betul. Ya, seperti ini. Dari bahu sampai betis. Dari bahu panjang jubahnya wanita yang buat jenazah, dari bahu seperti betis. Seperti ini ya. Bikin pola baju bisa ini, Allah. Bagian yang belakang itu dibiarkan terbentang. Bagian yang depan bajunya dibiarkan dilipat, supaya nanti masuknya gampang. Ya. Kalau yang kedua, tadi sudah sarungnya sudah kemudian bajunya taro kemudian bikin kerudung kerudung tau lah bikinnya segitiga lah nah, segitiga tau ya kerudungnya nah, taro di sini Tah, selesai semua kemudian letakkan jenazah di atas kain kafan setelah itu pakaikan kain seperti popok pakai popoknya juga dengan tertutup auratnya setelah dipakaikan pakaikan popok yang ada kapasnya, kemudian dipakaikan sarungnya, sarungnya dipakaikan. cara memakaikan sarung gimana? ini sarungnya, ini jenazahnya, tinggal dilipat gini, yang kanan dulu atau yang kiri dulu, boleh? yang kanan dulu, kemudian kiri, nggak apa-apa kanan ini. nah ada kilaf, kanan dulu atau kiri? kiri, boleh, setiri, pakaikan. saat itu lehernya kan masuk nih, kan? kemudian ini di Bentangkan, ini jenazahnya. Nah, ini sudah pakai sarung. Ini, paham ya? Nah seperti ini, kemudian dimasukkan jubahnya, dilepit ke bawah bagian bawah sebelah kiri atau sebelah kanan. Begitu juga yang ini. Setelah itu dipakikan kerudung. Kerudung pakai ya? Tahu pakai kerudung ya? Seperti itu dipakikan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya ketawa kerudung ibu-ibu itu, pakaikan kerudung setelah itu baru dibungkus seperti tadi sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri dilipat kemudian yang ter, yang kedua, kain kedua sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri dilipat jadi enam. paham ya? nanti kalau ada waktu kita praktekkan dengan kain kafan kemudian yang kelima, kemudian yang ketiga tentang menyalatkan jenazah. Yang pertama hukumnya fardu kifayah. Shollu 'ala saahibukum kata Rasulullah, salatkanlah rekan kalian ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Keutamaan salat jenazah sangat luar biasa. Kata Rasulullah, "Liman shahida janazata, liman shahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Wa man hatta Tudfana falahu kiratan kiratan kilawama alqiratan qala mislu jabalaini alazimaini Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga jenazah tersebut disolatkan ia mendapat pahala ikut solat dapat pahala satu kirat Barang siapa yang menyaksikan hingga jenazah dikuburan dikuburkan Solat ia kemudian juga dia ikut menguburkan ia mendapat sampai ke kuburan ia mendapat dua kirat ada yang bertanya apa dua kirat itu wahai rasulullah beliau menjawab seperti dua gunung besar Hadis ini muntafakun alaih bekari muslim tata cara solatnya barekalfikum syarat syarat syarat syarat apa syarat syarat sholat jenazah yang pertama niat kedua mukallaf ketiga menghadap kiblat keempat menutup aurat yang kelima menghilangkan najis yang keenam dihadirkan jenazah di hadapan orang yang mensholatkannya yang ketujuh yang mensholatkan dan disholatkan sama-sama beragama Islam yang kedelapan yang mensholatkan dan yang disolatkan sama-sama dalam keadaan suci yang ketujuh sama-sama Islam yang mensholatkan dan yang disolatkan yang kedelapan sama-sama dalam keadaan suci Rukun solat jenazah yang pertama berdiri jika yang melakukannya adalah orang yang mampu berdiri pada salat wajib Yang, keberdua, yang kedua bertakbir empat kali ini rukunnya Yang ketiga membaca surat al-fatihah Yang keempat membaca salawat Yang kelima mendoakan jenazah Yang keenam mengucapkan salam Yang ketujuh melakukan rukun-rukun di atas secara urut Berdiri, takbir empat kali, membaca Al-Fatihah, membaca Al Salawat atas Nabi Mendoakan jenazah, mengucapkan salam, melakukan rukun-rukun tersebut di atas secara urut Tata caranya adalah niat sholat jenazah, niat tempatnya di hati tidak perlu diucapkan Yang kedua imam dan orang yang sholat sendirian Imam sholat jenazah disyariatkan berjamaah, boleh juga sendirian Imam dan orang yang sholat sendirian berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Kalau itu jenazah laki-laki sejajar. Kalau jenazah perempuan dipertengahkan jenazah. Paham ya? Nah, kalau jenazah laki-laki sejajar dengan kepala, kalau jenazah perempuan di pertengahan. Baik imam atau orang yang sholat sendiri. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Allah huakbar membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dipelankan membaca bismillah kemudian membaca al-fatihah dengan dipelankan tidak dikeraskan kemudian yang keempat bertakbir dengan takbir yang kedua Allahu akbar membaca salawat atas nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid seterusnya yang kelima bertakbir dengan takbir yang ketiga Allahu akbar bertakbir dengan takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit bisa dihafal Allahumma kafirlahu warhamhu waafihi waafuanhu waakrim nuzulahu wawasiq madukhalahu waqasil hubilmayyosal wa jual barat dan seterusnya yang kelima Allahuakbar takbir yang keempat kemudian diam sejenak takbir yang keempat ini setelah doa setelah takbir yang ketiga kan doa yang keempat ini Allahuakbar diam sejenak boleh langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Boleh juga diselingi doa Kemudian yang keenam Mengucapkan salam ke kanan dan kiri Ketujuh Orang yang tertinggal sebagian sholat Ia tetap sholat dengan mengikuti imam Setelah imam mengucapkan salam Ia, menjum, ia menyempurnakan sebagian sholat yang tertinggal Gampang ya Sholat gampang Salat untuk jenazah laki-laki Sejajar dengan kepalanya untuk jenazah perempuan berdirinya pertengahan Sekarang menguburkan jenazah Disunahkan bersegera membawa jenazah dengan tidak berlebihan Jalan cepat tidak sampai lari kecil Yang kedua orang yang mengusung jenazah Hendaklah bersikap tenang dan tidak mengangkat suara Baik dengan membaca ayat atau selainnya Karena tidak, diwayat, tidak direwayatkan dari Nabi SAW Disunakan bersegera membawa jenazah dengan tidak berlebihan Orang yang, yang mengusung jenazah Hendaklah bersikap tenang dan tidak mengangkat suara Baik membaca ayat atau selainnya Yang ketiga, wanita tidak boleh keluar mengiringi jenazah Membawa dan mengiringi jenazah dikhususkan untuk laki-laki Yang keempat, pengiring jenazah boleh berjalan di depannya di belakangnya, di samping kanannya atau kirinya. Akan tetapi yang utama adalah berjalan di belakangnya. Kalau dia berkendaraan, sebaiknya dia berjalan di belakangnya. Orang yang mengiringi mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Orang yang mengiringi mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Yang keenam disunahkan Mendalamkan dan meluaskan Liang kubur Disunahkan, dianjurkan, mendalamkan Dan meluaskan liang kubur Yang ketujuh disunahkan Membuat liang lahat Di dasarnya Yaitu dengan menggali lubang Di bagian samping dasar Kuburan ke arah kiblat. paham ya Pertama petugas penggali kubur Menggali kubur yang Dalam, yang dalam dan yang luas, yang dalam dan yang luas. Nah, disunahkan untuk menggali lahat. Apa itu lahat? Lahat itu eh, galian menjorok ke arah kiblat. Paham ya? Ini contohkan tembok ini, tembok di depan kiblat Ana depan tiba kita. Ini anggap dinding lahat yang arah ke kiblat dan dinding berikutnya sebelah sini. Paham ya? Ad nah, dinding yang arah kiblat ini itu di, dinding, ini di itu. Nanti, ini ah, ya. Seukuran seukuran apa seukuran yang kubur. Itu yang dimasuk lahat lahat itu apa galian yang menjorok ke alah dalam dinding arah kiblat seperti ini dipapras ke samping ke bawah, ke samping luar, seperti itu sehingga nanti mayat dimasukkan seperti itu kalau itu memungkinkan kalau tidak memungkinkan dibuat syak dibuat apa nam syak jika lahat tidak bisa dibuat, bisa karena tanahnya, tekstur tanahnya misalnya tidak memungkinkan, runtuh sekiranya dibuat runtuh misalnya, maka dibuat shock, yaitu dengan membuat liang di tengah dasar kuburan, dibuatnya liang di tengah dasar kuburan untuk meletakkan mayit, akan tetapi yang lebih utama adalah lahat, Paham ya? Rasulullah SAW dikubur dengan lahat kemudian setelah itu disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari posisi kaki dari posisi kaki sana dimasukkan misalnya diangkat tiga orang kemudian dimasukkan ke bawah kalau tidak memungkinkan dari arah kiblat kalau tidak memungkinkan dari amanah saja ketika memasukkan ketika memasukkan Kedalam kubur membaca Bismillah wa ala sunati rasulillah atau Bismillah wa ala milati rasulillah. Nam, kemudian setelah dimasukkan yang ke sebelas mayat dibaringkan ke liang dilianglahat di sisi kanan tubuh dan menghadap kiblat. Setelah itu, kemudian ditutup oleh batu bata atau yang misalnya batu bata keras atau tanah yang keras. Kalau di negeri kita biasanya pakai papan, kalau di daerah kampung biasanya pakai bambu, ditutup. Yang belum boleh ditutup pakai tanah. Lebih bagus, banyak orang pakai batu karena kuat. Setelah ditutup, kemudian ditimbun, kemudian ditimbun. Orang yang hadir yang mengantari jenazah dianjurkan untuk mengepal tanah, menggenggam tanah, dan dilemparkan ke dalam liang kubur sebanyak tiga kali. Kemudian setimbun, setelah ditimbun, kuburan ditinggikan sejengkal dengan bentuk seperti punuk unta, seperti itu, sejengkal. Dengan bentuk seperti punuk unta Boleh menet, boleh menempatkan batu atau benda lain di ujung kuburan sebagai penjelas batas dan petanda kubur Selanjutnya, kalau memungkinkan ditaburi kerikil dan disiram air Supaya tanah itu lengket dan padat Jadi lengket dan padat jadi kuat Seperti itu alam Selesai terkait dengan menguburkan Alhamdulillah Rahulahfikum -ra -ra selesai sudah memandikan, mengafani, menjenazah apa menshalatkan dan menguburkan. Dan sudah seyogianya bagi seorang muslim barakallahu fikum untuk mempelajari hal ini sehingga dia bisa menyenggalkan jenazah dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jam berapa Isa? Apa? Mungkin kan pakai kapan? Berat ya. Mungkin kan enggak pakai kapan? Cukup ya, sudah jelas ya. Nama, nama. Nah? Cukup ya. Insyaallah di lain waktu kita prakteknya ganti kafan. Sudah disediakan ganti Cuman waktunya enggak cukup banyak. Cukup ya. Subhanakallahumma Subhana kalau Muwabiamdika. Shadulailahil antas taki firoukawatul bilai.